あ<音声> Pada diriku Untuk Memulai cinta ini Tetapi setelah Kita jalani Aku Merasa tertipu Buatku luluh jadinya Semua cinta yang kamu berikan Ternyata hanya setingan Kan boneka kamu bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu aku bukan boneka kamu bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang pada diriku untuk memulai cinta ini tetapi setelah kita jalani aku merasa tertipu ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya semua cinta yang kamu berikan ternyata